Nah, kita baca. Kaw itu nqala. Mariin sudah. Kita ambil faedah apa? Jangan berteman dengan la'in, orang yang terje cencela. Ya. Diumpamakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah orang yang tercela itu seperti apa? Dalhayatnya <tuh> sombak seperti ular yang tidak bisa mendengar, sehingga sulit dijinakkan. Nah, carilah teman yang dari yang mulia. Hmm. itu yang mengenai Walaupun hanya sesaat bertemunya. Hmm. Tapi akan menjadi apa? Teman yang selalu diingat. Kemudian beliau berkata, Qala Abu Hafim radhiyallahu anhu, Al-Aqin Yetafqudu tharqal jafai ma'al ikhwan, wyrai mahwah in badat minhu. Orang yang berakal selalu berusaha tidak bertindak kasar dengan temannya. Dan berupaya menghilangkannya bila nampak darinya. Ini penting juga dalam bertemannya. Jangan suka apa bertindak kasar. Entah itu dengan omongan atau dengan perbuatan. Itu enggak bagus. Bukan teman yang baik. Ya. Dan kalaupun terjadi. Ya, kemudian menyesal. hendaklah dia apa. Segera menghapusnya. Bagaimana ini biar hilang. Diantanya dengan abang minta maaf kepada teman tadi. Iya. Naam. Jangan dibiarkan. Dan tidak sepantasnya menganggap remeh tindakan kasar walaupun sedikit walaupun ringan tapi itu kasar Itu jangan apa diremehkan karena berpengaruh pada apa hati orang Lianna manistasghara as-saghir yushiku an yajma' ilayhi saghiran fa'idha as kabir karena orang yang menganggap remeh kesalahan yang kecil dikhawatirkan akan terkumpul pada dia perkara yang kecil-kecil tadi itu sehingga jadilah yang kecil itu besar karena diremehkan sekali bertindak kasar dianggap biasa ya. dianggap biasa padahal itu rasanya gak enak di hati temannya Menyinggung sekali, ini Tapi dia menganggapnya apa? Biasa, ya kalau sudah dianggap biasa Besok ngulangi lagi Lusa, begitu lagi Akhirnya apa? Jadi besar Jadi dikenal orang yang apa? Orang yang kasar Ucapannya atau Perbuatan Jadi masalah yang besar lekan itu jangan dianggap remeh, dijauhi, dihindari. Kalaupun terjatuh, melakukan tindakan yang kasar kepada teman, segera meminta maaf agar dilupakan itu oleh temannya. Ya. Bal ba yabluru Majhudahu fi mahwiha Akan tetapi Indahlah dia berusaha Semampunya Untuk menghilangkan Tindakan yang kasar tersebut Li'annahu la khaira fi sidqi illa ma'al wafa Karena Tidak ada kebaikan dalam kejujuran kecuali dengan hal wafah memenuhi haknya kadang orang jujur tapi dia tidak bisa bang, memenuhi haknya dia jujur mengakui kalau ini kasar gitu ya Tapi dia nggak usah bagaimana memperbaikinya Maka kejujuran yang seperti ini nggak manfaat Kalau kamu sadar, mengakui kalau itu tidak baik, ya harusnya apa? Hindari Berhenti Jangan diteruskan Kan gitu? Walakhir fil fikih illa malwarok dan tidak ada kebaikan dalam fikih kefahaman kecuali dengan adanya warok berhati-hati ya orang paham itu enggak enggak cukup banyak orang paham gitu tapi yang warok yang hati-hati itu jarang. Dia paham ini baik ini ini buruk tapi praktiknya nggak diperhatikan nggak ada wara dia tahu ini syubhat tapi tetap aja dideketin ya. itu namanya apa dia paham tapi tidak punya wara nah, paham yang seperti ini nggak manfaat. Maka orang itu mengerti ilmu, pahang ilmu, mengerti hukum. Akan bermanfaat kalau dia apa? Baharungi itu dengan warak. Dia tahu ini baik, ini buruk. Ini halal, ini haram, ini syubhat. Untuk apa? Dia menjadi orang yang warak. Ini yang semestinya. Inilah yang dikatakan apa? Buahnya ilmu. Kalau apa? diamalkan. Wa inna min akhiratil kharti. Dan sesungguhnya termasuk kebodohan yang sangat, kedunguan yang sangat Iltimas al mar'il ikhwan Bi ghali wafa Seseorang mencari teman Karena dia merasa butuh penting itu teman ya Tanpa dia memenuhi haknya Bergaul oh, Rajin Cari teman Semangat Tapi ketika sudah dapat teman Dia tidak apa Menjaga hak dalam berteman Ini kan bodoh Karena itu apa? Bisa Menyebabkan apa? Permusuhan Kebencian Ketika dia berteman Tapi tidak dijaga hak-hak Di dalam berteman Seperti tadi itu Bertindak yang asal itu sangat bodoh kata ibni Hiban di sini. Wa Talab Al Adzib Illya. Ya juga termasuk bodohan yang sangat kata beliau mencari ganjaran, pahala atas amal dengan cara liya itu sangat bodoh. Ya, pamer, hmm. tidak sepantasnya Amal, ibadah, amal soleh adalah diharapkan pahalanya dari siapa? Dari Allah Taala. Jangan mencari dengan ibadahmu pujian orang, sanjungan orang. Kalau itu yang kamu cari dengan ibadahmu, maka ibu-ibu mengatakan apa? Itu kedunguan yang salah. Gimana dia ibadah amal soleh, tapi tujuannya ingin dapat apa? Puja, ingin dilihat orang. Terus untuk apa? Apakah pujian orang tadi menjamin dia masuk surga? Enggak jamin. Ya, Justru itu apa? Dibenci oleh Allah Taala dan bahkan menghapuskan nilai amalan tadi di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis. Hadis qudsi. Allah Taala berfirman, "Ana a'lanasyuraka' anish." Aku Sangat tidak membutuhkan yang namanya sekutu. Dan amilah amalan ashroqafihi maiqari daripada hujjah juga. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia persekutukan aku dengan yang lain dalam niatnya itu, aku tinggalkan dia dan keserikannya itu. Allah tak butuh amalan seperti itu. Nah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih sia-sia daripada kecintaan yang kamu berikan kepada orang yang tidak bisa memenuhi haknya. Kamu mencintai orang, tapi orang tadi enggak tahu bagaimana membalasnya. Itu kata ibu Huda, sesuatu yang sia-siakan. Ini kan? Wasania tasnif inda menlayis kuruhah. Begitu pula suatu tindakan, perbuatan yang kamu lakukan. Di sisi orang yang tidak tahu terima kasih. Itu sangat sia-sia. Mencintai orang yang tidak panjang. Bagaimana membalas. Ini sangat sia-sia. Berbuat untuk seseorang yang tidak tahu terima kasih. Itu juga apa? sangat sia-sia sekali. nah hal-halnya itu di dalam teman hindari sikap kasar hmm. hindari hal-hal yang bisa merusak apa tersaham jujur belum cukup harus dibarengi dengan apa al wafa penuhi haknya Kamu anggap dia temanmu? Iya, jujur, Ya, penuhi haknya. Bagaimana haknya teman itu? <coughs> Kamu mencintai saudaramu? Iya, jujur, betul. Penuhi haknya. Bagaimana orang yang mencintai saudaranya itu? La yuhibbu aw la ahadukum hatta yuhibba li akhihi Hebu jinas tidaklah sempurna iman salah sambil kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk diri itu penting dalam bersahabat senang tidak kalau diperlakukan begitu oleh orang tidak senang ya maka jangan terlalu seperti itu pada orang orang lain apalagi itu sahabat begitu hingga jujur saja apa? belum cukup, harus dibarengi dengan al wafa memenuhi hak. Nah. Begitu pula fikih, paham ilmu saja belum cukup, harus dibarengi dengan apa? Warok orang paham harusnya lebih hati-hati. Kalau orang jahil, orang bodoh, enggak bisa hati-hati itu -hati wajar. Karena dia masih masih bodoh, belum paham. Tapi yang sudah paham, harusnya apa? Lebih hati-hati. Untuk jangan melanggar, jangan berbuat yang salah. Karena dia sudah paham. Kan begini. Nah. mudah-mudah ini bermanfaat InsyaAllah yang lainnya kita akan lagi di dunia yang datang. Subhanahu Allah, Muhammad, Muhammad, wa shabat wa la ilaha illa, wa astaghfirullah, wa abadhu.